Baik, kemudian insya Allah sini kita akan bahas tentang tanda-tanda isim mu'annas. Tanda-tanda isim yang dia termasuk kelompok jenis perempuan. Karena memang berdasarkan jenisnya ada dua, isim mudhakar dan mu'annas. Baik, kalau kita menemukan salah satu dari ciri-ciri yang akan kita sampaikan tadi, tanda-tanda yang akan kita sampaikan tadi Berarti isim tersebut termasuk ke dalam kelompok isim mu'annas Atau isim yang berjenis perempuan Kelompok yang pertama adalah isim yang diakhiri dengan takmar butoh Isim yang diakhiri dengan takmar butoh ini Dia dikelompokkan ke dalam isim mu'annas Contohnya misalnya madrasatun ya madrasatun artinya sekolah. Sekolah di sini kita tidak tahu memang dia tidak mempunyai jenis kelamin akan tetapi kita bisa lihat dari tulisannya dia diakhiri dengan ta marbutah sehingga kita bisa tahu bahwasanya madrasatun dia adalah termasuk kelompok isim muannats Contoh yang lain misalnya qolansuwatun artinya peci. Demikian pula dia juga diakhiri dengan ta marbutoh. Contoh yang lain misalnya mudarrisatun seorang pengajar perempuan. Ini juga dia diakhiri dengan ta marbutoh. Maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim muannas. Intinya apa? Isim-isim yang dia mempunyai tanda akhir dengan ta Marbutoh, dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim muannas. Satu lagi misalnya contohnya muslimatun ya muslimatun. Muslimatun ini dikelompokkan ke dalam kelompok isim muannas. Baik, sekarang kita akan memasuki kelompok yang kedua yaitu di sana disebutkan bahwasanya kelompok yang kedua dari tanda-tanda Isimu Anas adalah nama orang perempuan. Jelas namanya saja nama orang perempuan. Dia tentunya masuk kelompok Isimu Anas. Misalnya Maryamu, Maryam. Umumnya dia digunakan untuk nama perempuan. Kemudian Zainab, demikian pula Zainab. Dia juga merupakan nama orang perempuan. Baik, kemudian kelompok yang ketiga dari tanda-tanda Isimu Anas. Yaitu bahwasannya kelompok yang ketiga ini adalah isim yang khusus untuk perempuan. Jadi, kita apabila menemukan suatu isim yang mau tidak mau biasanya dipakai untuk perempuan, maka kita katakan dia isim muannas. Contohnya misalnya umun. Umun artinya ibu. Tentunya ibu dia termasuk kelompok isim muannas, perempuan. Kemudian murdion. Artinya murdion adalah orang yang menyusui. Ini juga termasuk kelompok isim mu'annas karena tidak mungkin laki-laki itu menyusui. Maka murdion dia termasuk kelompok isim mu'annas atau isim perempuan. Kemudian kelompok yang keempat adalah nama negara atau kota. Jadi... Nama negara atau kota itu pun dimasukkan ke dalam kelompok isim perempuan ya, dimasukkan oleh orang Arab sebagai kelompok isim muannas atau perempuan. Contohnya misalnya Indonesia ya nama negara Indonesia. Kemudian nama kota kita sebutkan Yogyakarta ini termasuk kelompok isim perempuan. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah nama anggota badan yang berpasangan. Jadi nama-nama anggota badan yang berpasangan Dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim mu'annas Contohnya misalnya Ainun Artinya Ainun apa? Mata Mata Ya berpasangan ya Ada mata kanan ada mata kiri Makanya Ain Ya Ainun di sini dia dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'annas Contoh yang lain misalnya Yadun Tangan Demikian pula tangan Ada tangan kanan ada tangan kiri Kemudian Karena dia berpasangan dimasukkan ke dalam kelompok isim muanas Contohnya masih banyak ya Misalnya rizulun kaki ya, dan yang lainnya Intinya kalau dia anggota badan yang berpasangan Dia dimasukkan ke dalam kelompok isim muanas Contoh yang Kelompok yang selanjutnya ya Kita akan membahas kelompok selanjutnya dari tanda-tanda isim muanas Yaitu jamak taksir Jamak taksir Jamak taksir ini dia dikelompokkan ke dalam kelompok isim muannas. Ya walaupun mungkin mufradnya dia mudzakkar akan tetapi tatkala dia sudah berubah menjadi jamak taksir kita jamakkan, dia masuk ke dalam kelompok isim muannas. Contohnya misalnya kutubun. Kutubun ini jamak dari kitabun artinya buku. Ya, kutubun ini bentuk jamaknya jamak Tafsir kita sudah membahas ya, jamak tafsir itu apa ya. Jamak tafsir di sini termasuk kelompok isim muannas. Contoh yang lain misalnya firaqun. Firaqun artinya golongan-golongan. Ini bentuk jamak dari firqatun. Ya, firqah. Baik. Tetapi di sini perlu kita sampaikan sebuah catatan yang amat penting bahwasanya Nama orang laki-laki Ingat, nama orang laki-laki Walaupun diakhiri dengan takmar butoh Tetap dikatakan sebagai isim mudakar Tadi kan kita sudah sampaikan tanda-tanda mu'annas Di sana salah satunya ada isim yang diakhiri dengan takmar butoh Ini ada pengecualiannya Pengecualiannya apa? Yaitu nama orang laki-laki Karena memang orang Arab itu terkadang menggunakan nama orang laki-laki yang diakhiri dengan Takmar Butoh, contohnya apa? misalnya Usama, nah Usama dia diakhiri dengan Takmar Butoh kemudian contoh yang lain Muawiyah, ya Muawiyah juga diakhiri dengan Takmar Butoh demikian pula untuk nama laki-laki yang lain